Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan kasiran, tayyiban, mubarakan fih ala Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dalal Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nubarik wa ala habibina wa safi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa mohlana muhammadin sayyidina wa mohlana muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil khuduwi wal asl amma ba'du hadrotal muhtaramin parama sayyih para alim para kiai para habaib al akhas jajaran suriah dan tanfidiah PCNO Kabupaten Semarang berikut dan banom membanomnya Barangkali hadir sahabat ansor banser yang mengawal kita, ada ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat. Apa bedanya muslimat dengan fatayat? Kalau fatayat itu baunya parfum. Muslimat baunya balsem. <Susuk> Panitia penyelenggara malam hari ini yang menurut Undang-undangnya Banser ini namung siji Wani mati jangan sampai lapar, itu saja Makanya panitia pengajian harus memperhatikan Banser Saya itu cinta dengan Banser gara-gara Habib Lutfi pernah mengatakan Kalau saya besok masuk surga, dikasih tiket surga oleh Allah Anak-anak Banser belum ada di dalamnya maka saya akan keluar dari surga dan tiket surga saya akan saya berikan kepada anak-anak Banser <SILENCIO> makanya saya yakin Banser masuk surga <SILENCIO> kalau ada Banser nggak masuk surga itu ada sebabnya pas kia ini ngaji Banser ini buri panggung nguyohor aja <SILENCIO> bapak ibu rahimakumullah seminggu terakhir ini saya banyak dibully Gara-gara dalam sebuah Youtube di channelnya Deddy Korbuser, saya ditanya oleh Deddy Korbuser. Tanya oleh Deddy Korbuser, apa pandangan Gus Miftah terhadap pihak-pihak yang pengen menegakkan sistem khilafah di Indonesia? Apa pendapat Gus Miftah terhadap... Cangkep misok pokoknya... Apa pendapat Gus Miftah terhadap pihak-pihak yang memaksakan untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia? Maka saat itu saya mengatakan, memang benar Indonesia bukan negara yang bersyariat Islam. Tetapi Indonesia sudah sangat islami. Sudah sangat islami. Kemudian saya ditanya apa pendapat Gus Miftah dengan khilafah? saya sampaikan Pancasila itu ideologi yang sudah tidak bisa diotak atik lagi Pancasila tidak bisa diotak atik dan NKRI harga mati maka saya bilang, coba kalau kita lihat yang membuat mereka marah itu begini gara-gara saya mengatakan hilafah itu sistem yang gagal bagaimana tidak gagal Khalifah sekelas Utsman dan Ali saja itu mati terbunuh. Padahal waktu itu kondisi umat Islam sangat kondusif. Khalifahnya bisa terbunuh. Coba anda bayangkan. Kalau sistem khilafah itu sekarang digunakan di Indonesia. Jangankan sistem khilafah. Dengan sistem demokrasi. Pemilihan presiden melalui calon presiden saja. Ada orang yang jika jihad ke Jakarta 27 Juni tetangga saya 10 orang berangkat ke Jakarta, saya tanya, ngapain kamu ke Jakarta <laughs> saya tidak urusan dengan namanya tapi ini aneh jihad kok membela manusia membela capres maka saya guyoni, bro kalau kamu jihad membela Allah, mati kamu masuk surga tapi kalau kamu jiat membela Prabowo mati masuk Gerindra <Syukur> maka Bapak Ibu yang saya muliakan gara-gara YouTubean saya ini dengan Deddy Corbuser saya dibuli puncaknya kemarin ketika saya diundang pengajian di Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan saya bilang balai kota harus bebas dari HTI Balay kota harus bebas dari isu-isu khilafah. Maka saya datang, dibully lagi pak. Katanya apa? Yang setuju dengan saya dianggap ini benar-benar memerang melawan HTI. Yang tidak setuju dengan saya sebaliknya. Malah katanya ada isu Miftah mau jadi Wakil Gubernur di DKI Jakarta. Saya bilang saya nggak butuh dari pejabat. Saya ditawari jadi Bupati Sleman, saya tolak. Kenapa? Lebih enak jadi Kiai bupati tak kandhani. Maka Bapak Ibrahimakumullah. Ada pejabat di sini? Banyak. Ada DPR di sini? Ada. Oh, hey, DPR dilemangkan ngaji insyaallah selamat. Tapi kan kadang-kadang kita lihat calon DPR itu baik sama kita ketika mau pencalekan tok. Biasanya itu yang saya sampaikan di Jogja kalau di Semarang, Insya Allah jangan bilang sama Insya Allah lebih parah <tuk> saya kan kasihan sama kiai-kiai kita itu kalau mau pencalekan laris disowani sama caleg begitu calegnya jadi, hilang seperti uka-uka maka saya bilang, lama-lama Kiai itu dianggap seperti daun salam seperti daun salam dan laos apa itu kalau masak sayur dicari pertama kali sayurnya mateng dibuang pertama kali sungguh terwelu maka saya pesan ya bapak, -Bapak bupati eh bapak, bapak DPR. begitu anda dilantik satu kaki di surga satu kaki di neraka begitu anda dilantik semuanya diawasi sama KPK dan BPK hati-hati saya selalu ingatkan hewan yang makan tanaman di kebun itu namanya bajing tapi hewan yang makan uangnya rakyat di gedung DPR namanya semoga-moga DPR di Semarang selamat dapet tapi yang membuat malu secara nasional juga calon dari Semarang amplop 20.080 kardus itu dapilnya Semarang tangkap sama KPK maka saya bilang pengajian di Hongkong sama teman-teman TKI, saya malu Suara rakyat 5 tahun hanya dihargai 20000 Padahal mohon maaf sama Pak Kiai. Saya itu pengajian di lokalisasi, di lokalisasi sarkem WTS paling murah itu 200000 Suara rakyat 5 tahun 20000 Lonte 1 jam 200000 Berarti suara rakyat kalah dengan suara cangkem. <SILENCIO> Baganye kalau ada pilihan apapun ingatlah Ar-Rasi wal Murtasi fi sing nyogok karo sing disogok padha-padhane ning Ayo ibu-ibu Ungaran saya tanya, Anda pilih mana? Nyogok apa disogok? Malam. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini tugas berat DPR, tugas berat pemerintah. Saya katakan begini, saya diundang sama baris krim Mabes Polri, saya bilang, Kal kalau isunya itu hanya sekedar bela capres, Pak. Itu 27 Juni, begitu diketok sama MK, selesai. Tapi kalau punya tujuan lain, terutama soal isme, yang dibawa oleh HTI ini, mohon maaf, ini belum akan selesai. Makanya coba Anda lihat. Pak Prabowo sudah ketemu dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo sudah rekonsiliasi dengan Bu Megawati, tetapi pendukungnya nggak mau terima, mereka nggak mau ada rekonsiliasi, mereka tidak mau ada orang akur, ada orang rukun, bahkan dikatakan pengkhianat, bahkan Pak Prabowo dikatakan pelacur politik, ada lagi orang yang mengatakan saya guslek. Dia membuat video, Pak Prabowo gak boleh ketemu dengan Jokowi. Gak boleh rujuk, gak boleh rekonsiliasi. Saya jawab, cangkemmu normal. <Gülüyor> Ini orang aneh. Apakah kalian tidak ingat? Saya bilang, La tatukluna jannata hatta tu'minu, wa tu'minuna hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sampai kopinya datang. Pom langsung minggat ratawak Ibune monggo Kopi. Ya Allah ancere. Ere sore sukun, resori kopi kental <gülüyor> Akankah kita tidak ingat La tatkulunal jannata hatta tu'minu Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga Sehingga kamu beriman Kata Rasulullah Dan syaratnya apa? Wala tu'minuna hatta tahabu Dan sekali-kali kamu tidak bisa dikatakan beriman Sehingga kamu punya rasa mahabah, cinta, dan kasih sayang Saya pak live di beberapa tempat saya bilang bulan puasa saya udah teriak-teriak yuk, kapan Pak Jokowi ketemu dengan Pak Prabowo? begitu ketemu banyak orang nggak suka kan aneh coba anda lihat pemandangan yang luar biasa Pak Jokowi ketemu Prabowo cipika-cipiki muah, muah tanpa cipoan, lanang sih ngopi bareng, duduk bareng di gerbong kereta Bih kabarnya jok, apik wo. Selamat pak Jokowi, anda jadi presiden lagi, saya support penuh Silahkan anda bekerja, pak Jokowi jawab terima kasih woh Kamu nggak usah susah, kamu nggak kalah kok, cuman juara dua Kan keren, ini pemandangan yang menyejukkan Silah itu artinya nyambung, rohmi itu artinya kasih sayang begitu adanya silaturahmi nyambung kasih sayang, nyambung katrisnan apa janji Allah dipanjangkan umurnya, dimudahkan rizkinya, dimudahkan urusannya amin Allahumma amin ini sudah akur, kok ada orang gak seneng, kan aneh ada orang rukun kok dibuli pertanyaannya, berarti selama mereka bermusuhan, selama mereka berbeda, berbeda pandangan politik ada pihak-pihak yang diuntungkan. Maka saya bilang, Bapak Ibu, Wali Songo itu terkenal hebatnya. Wali Songo itu terkenal saktinya. Wali Songo itu terkenal alimnya. Tapi kalau punya hajat, mereka bersatu jadi satu. Contohnya apa? Membangun Masjid Demak. Kalau seandainya Masjid Demak itu dibangun sama Kanjeng Sunan Kali Jogotok, pasti jadi. Tapi ternyata punya hajat yang besar, Mereka bersama, mereka bersatu Akhirnya mewujudkan pembangunan Masjid Demak Lah lucunya orang sekarang Saktinya nggak seperti Wali Songo Hebatnya nggak seperti Wali Songo Alimnya tidak seperti Wali Songo Kok karpe apa-apa, dewe-dewe Ini orang kekendelen Maka saya bilang kemarin matur sama Pak Kiai Makruf Pak Gyayi, Abah, saya itu senang Orang NO itu kalau punya musuh Itu kompak Tapi kalau nggak ada musuh, biasanya musuhan dewe-dewe Sing salah sopoh guru TK Gara-gara setiap ada masuk TK Anak-anak masuk TK diajari lagu judulnya Pak Balonku ada lima Rupa-rupa warnanya Hijau kuning kelabu Merah muda dan biru meletus balon hijau pertanyaan saya kenapa yang meletus balon hijau padahal hijau itu warna NO maka orang NO itu kadang-kadang disuruh akor susah soalnya apa balon ini beledos maka Bapak Ibu Rahimahkumullah ini tugas besar bangsa Indonesia ke depan ya lo can deso, ono dronin dalak. Yung alak. Dün son deso. Ono dronin gini gilet. Kurang gaul <gülüyor> lo. <gülüyor> Saluh <gülüyor> ala Nabi Muhammad. Tugas kita apa? kalau ini memang mereka memperjuangkan isme coba pak dilihat banyak BUMN di Jakarta badan usaha milik negara ketika mereka membuat kajian justru yang diundang itu orang wahabi salafi pak mereka para pengusung khilafah makan uangnya negara untuk menjelek-jelekkan negara di Boyolali itu ada pegawai negeri sipil melarang anak didiknya untuk hormat merah putih katanya apa? tohut makan uang negara nggak mau hormat dengan negara kan bajingan ini aneh maka kalau isunya soal isma seharusnya pemerintah harus lebih tegas coba kita lihat di turki pengusung khilafah pengusung Hizbut tahrir ditangkap sama Erdogan di Malaysia, tokohnya HT Hizbut Tahrir ditangkap sama pemerintah. Maka saya bilang, negara yang paling leluasa membiarkan HTI berkeliaran itu hanya di Indonesia. Organisasinya bubar, tapi ismenya ini masih berkembang. Maka walaupun capresnya sudah selesai, hari ini saya membaca berita begini. PA212. PA 212. PA apa tuh? Uh, presidium 212 mengatakan apa imam kami bukan Prabowo tapi imam kami di Mekah ini yang meneh. lunga-lunga Dewi mulih ngerepotin negara karep mu kiopo tobro bro tuman Wong lunga-lunga Dewi kok mulih kan balik kayak gitu loh seneng anak gak repot kalau ini isme ini akan panjang ini akan panjang dan perjuangan kita belum selesai maka disinilah kenapa kemudian ahlus sunnah wal jamaah an -nah dia itu menjadi sasaran tembak oleh mereka makalah dengan persanin dengan lihat. tiap hari saya dibuli sama minhum sama mereka, tapi saya katakan kalau soal baladul amin dalam konsep ideologi pancasila dalam konsep NKRI saya siap mati untuk mempertahankan endokrisis Tujuannya kan ngene lho cah. Iki carane, pemilu dianggap curang, Dianggap gagal. Maka coba kamu lihat ada orang yang sumpah mubalah. Nggawa Al-Qur'an ndase ditutupi karo Al-Qur'an bersumpah. Dion pokoke meneh mubalah kuwi no ana dan rukuning. Wong mubalah kok bengok-bengok dhewe ning isor Al-Qur'an. Sing itu ada yang menuduh, ada yang tertuduh. Menyamakati bersumpah saya bersumpah kamu salah yang satu saya bersumpah saya tidak salah kalau saya bersalah saya akan dilaknat itu namanya sumpahmu mubahalah. sumpahmu bahalah kok bengok bengok dewi ku iki sumpahmu apa latihan debus <tik> saya bersumpah KPU curang presiden curang bawaslu curang lonte curang ku waboh mau curang curang ke. Tujuannya apa? Pengen mengatakan demokrasi Pancasila itu gagal Dan pada akhirnya apa? Waktunya Indonesia diganti dengan sistem khilafah Maka coba dimana-mana anda lihat Mereka tidak bisa menghargai founding fathers, Para pendiri bangsa, pahlawan-pahlawan kemerdekaan Yang tidak hanya meneteskan cucuran air mata dan keringat bahkan nyawa dipertaruhkan untuk menegakkan bangsa Indonesia, mohon maaf kok ini mau ngapal hadis terlalu lho, waning ngoneknya Pancasila cocok karo Indonesia anda harus tahu Pancasila itu produknya Kiai salah satu yang mengizinkan Pancasila sebagai ideologi negara siapa? Hadratus Sheh Hasim Asari anda jangan main-main dengan panggilan Syekh Orang dulu itu dipanggil seh karena ahli ilmu. Contoh, seh Nawawi al-Bantani. Seh Ahmad Khalil al-Bangkalani. Seh Soleh Darat al-Samarongi. Kenapa mereka dipanggil seh? Ada klasifikasinya. Mbah Ahmad Khalil dipanggil seh kenapa? Ahli kitab Nahwu. Yang pertama kali membawa jurumiah ke pesantren adalah Mbah Ahmad Khalil. Kenapa disebut al-Bangkalani? Karena tinggalnya di Bangkalan Seh Soleh Darat Asamarangi Siapa yang pernah nyantri di sana? Mbah Hasim As Ari Muda Muhammad Darwis alias Ahmad Dahlan Termasuk Raden Ajeng Kartini Itu nyantri di Mbah Soleh Darat Kenapa dipanggil Syekh Orang yang pertama kali nulis Arab menjadi Jawa Yang kita sebut pegon Pertama kali adalah Mbah Soleh Darat As Raden Ajeng Kartini cerdas karena Mbah Soleh Darat coba kalau Anda cinta dengan Raden Ajeng Kartini. Siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum Putri Indonesia. <tik> lah pokok <kabe>, <tik> karena ahli ilmu tertentu. Syah Nawawi Al-Bantani coba buyutnya Kyai Makruf Amin Albantani dipanggil Syekh ahli kitab kuning orang sekarang nggak jelas apa ahlinya dipanggil Syekh contohnya Syekh Buci Cangkemung Kayak <San> oh, ngerti ye <San> itu ahli apa ya Mala ahli kimci gibi Serah <gülüyor> ceto Apalagi ketika kita berbicara bahasa Masari, Asari Beliau tidak hanya sekedar Syekh tapi apa? Hadratu Syekh Yang menurut literasi yang Saya baca di Indonesia itu hanya ada Dua, yang satu perempuan Namanya Hadratu Sheikhho Fatimah Binti Maimun, yang kedua Adalah Hadratu Sheikh Hasim Asari Kenapa beliau dipanggil Hadratus Sheikh? Ketubu Sitah dari Bukhari Muslim Nasaya Abu Dawud termuti hafal Ratusan ribu hadis hafal Dan Mbah Hasim As'ari mengizinkan Pancasila sebagai ideologi negara Ini sekarang orang baru ngajian nyaran Sudah mulai teriak-teriak Pancasila tidak cocok dengan Indonesia Harus diganti dengan sistem khilafah Dimana-mana teriak takbir Allahu Akbar apa rumang Takbir rumangsane sing iso takbir mong cangkem utok. Aku yo iso. Maka kalau ada orang teriak takbir, Allahu akbar, langsung kamu jawab sami Allahu liman hamidah. Oh ah, monggone wong sholat. Ngono ki sopir ku jawab robana walakal Pak Kiai kula matur iki, salah satu alasan Mas Didi Korbuser to masuk Islam gara-gara apa bulan romadhon kemarin saya youtube-an di sana dia tanya saya soal iman terus iman menurut orang islam itu apa sih kaitannya kalau takdir ini iman menurut orang islam itu apa sih saya kenal dengan Deddy Corbusier itu baru delapan bulan gara-gara video sholawatan saya bersama mbak-mbak karaoke di Bali mbak-mbak LC kalau di panturan namanya PK M -M. Apal Kamu langganan PKI pemandu karaoke Kalau di Bandungan namanya PL Pemilih lagu Kalau di Bandungan bagian sana namanya Purel Perempuan Relatif Selusel Mereka bekerjanya di puskesmas Pusat kesenangan mas-mas Pekerjaan mereka mewarnai Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain yang dilakukan apa karaoke katorok dibuka Oke okay. aku apal sih. saya besok atas saya kemarin bilang sama Mas Anies Baspedan mohon izin Pak Gubernur saya mulai tanggal 8 Agustus akan mulai pengajian di dunia malam di Jakarta saya diizinkan sama satu kafe paling besar se-Indonesia LCPL nya PK nya itu udah seribu orang semuanya pakaiannya modelnya SMS silite metusetite wow subhanallah saya ngaji lewah ayu ayu dituang ini lanang lanang kok, kok ikimu bahas lontai gak apa itu eh jadi orang kuser gara-gara apa kiai terus saya pengen tahu, iman itu apa ini seminggu sebelum Roma, sebelum idulah fitri saya youtubean bareng sama dia Akhirnya jawaban saya itu tidak muluk-muluk kok. Saya hanya menggunakan referensi kitab Jawahirul Kalamiyah. Di situ kan ada pertanyaan begini di dalam kitab Jawahir itu, maual iman ijmalan iman secara global itu apa sih? Itu. Dijawab di situ, huwa anak taqida Allah taala Allah subhanahu wa taala mau sufun bijami sifatil kamali wa munazahun. Bijami'i sifatin nuksoni. Saya bilang sama dedi, Bro, iman itu apa? Anak ta kita meyakini an Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mausufun disifati. Bijami'i sifatil kamali dengan semua sifat kesempurnaan. Wamunazahun dan dibersihkan. menjami sifatin nukson dari semua sifat kekurangan akhirnya dia tanya begini berarti Allah itu sempurna iya, Islam itu sempurna iya, pertanyaan dia apa kalau memang Islam itu sempurna, kenapa ada organisasi yang mengatakan membela Islam ini pertanyaan Dedi. anak ini kan super cerdas Wak. karena cerdasnya dia sampai rambut nggak berani tumbuh di kepalanya coba Kemudian dia bertanya sama saya begini Gus Miftah gimana pendapatmu tentang organisasi itu? Saya secara pribadi mengatakan Islam itu nggak butuh dibela. Kalau ada orang membela Islam Berarti seolah-olah dia lebih hebat daripada Islam Kalau dia membela Allah Berarti seolah-olah dia lebih hebat daripada Allah lakui kisopo Ngalan ke presidennya raiso kok mbelo Islam Cangkemmu, cangkemmu. Pertanyaan dia itu apa, Pak? Begini tanya sama saya. Gus, takbir itu sebenarnya fungsinya apa, Pak? Lah kenapa emangnya, Bro? Apakah benar takbir itu fungsinya untuk menutup rumah makan? Lah, gue kok takon ngonuh. Soalnya di Tasik Malaya itu ada bulan Ramadan, dia ternyata, takbir, Allahu Akbar, tutup rumah makan. Ini kenapa? Karena pemahaman yang salah. Maka saya bilang salah satu rusak penyebab rusaknya negara itu apa? Semangat Islamnya tinggi, tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Akhirnya yang terjadi apa? NKTA, nafsu nekuda, tenagane ayam, sok yiaian. Pesantren mung pesantren kilat, santrine jenenge santri petir alias gludug. Sing jenenge gludug iki sipate apa? Mbribenipun kuping gludak gludug, gludak gludug. Ora gelem ngaji, malah ngaji mung karo radio, kaya teng Solo niku, mung ngrungokke radio. Kan bola-bali aku kondo Lah ana swara jenenge radio kuwi ana tanpa wujud. Sing ana swara tanpa wujud jenenge entot. Milago ngajine mung karo radio berarti gurune entuk. bali sendiri Son sambore semiki. Masya ta utan jero An to janan Orada suara ko ana wujud Orada suara ko tanpa wujud An to takandani Segingin geteki sifatkan dadeke fitnah Segin getop sopa Segin mambu sopa Milo ko ngajin Ne karun Biasane Senenggane Mengsalah-salahan Bitah, bitahan Kafir kafiran, sohbet olajurun entat madde neng dile, almahadus salafiyah asiletiyah. Yolunuz <gülüyor> <gülüyor> kuyu <gülüyor> yerle rauumum. Setiap kebijakan NO dikritik, orang NO terlalu berani kafir diganti non muslim. Yang ada itu surat al kafirun, bukan surat non muslimun. Yo ngalah. Gok ki yok kok temen Goyanin nge-critik kebijakan NO Apakah orang NO itu tidak paham? Kafir itu dari bahasa Kafaroyu kafirukufron Goyuti tasrif sorongen di Wedi guyu karo bocah-bocah santri NO Tidak iya Orang ono wazan kafaroyu kafirukufron Kalau menggunakan wazan faalayaf ulufaklan Itu seharusnya kafaroyu kafirukufron Bahwa kafirun Kalau ala wasni fa'ala yufailu tafilan harusnya kafaru yukafiru takwiron. Koe iso iso ne kafaru yukafiru kufrun. Lah koe ngajine mong tabaya tubuh YouTubean. Akhirnya goblok <gülüyor> mukana nayaku nungkonan ngan. Utakmu madayamu dumodo pisan. Yang terjadi kafaroyakfuru yakfuru kampret kampretan. Karena apa? semangat islamnya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni mau nyala-nyala kita -nyala dungo perang badar dipakai pilpres ya Allah menangkanlah calon kami karena kalau calon kami kalah saya khawatir tidak ada yang menyembahmu ya Allah saya kita katakan no, no. Salonmu kalah. Pertanyaanku kue nyembah soponono. Nyembah soponono. Tapi gara-gara dongon ini kulo terinspirasi. Kulo mangkat ngaji tengbusan Korea Selatan. Ono pramugari wayu. Aku dongo Zia Allah. Jadikanlah pramugari ini istriku ya Allah. Karena kalau dia tidak saya nikahi. Saya khawatir tidak ada yang menikahinya ya Allah. Bojoku krungu ngecangkemmu. Wah ingat kalau persoalannya masalah isme ini akan masih panjang maka kiai Maruf jadi presiden, jadi wakil presiden coba yang nggak terima banyak sudah tua bangkan, macem-macem saya ingat betul itu yang bilang seperti itu ada dua orang satu mahir tua Elibi. nomor dua nur sugi harja nyuwun wanisewu sampai itu kiai ma'rof amin cuman dibohongi besok mati diganti ahok saya sowan sama Deddy Corbusier apa begitu makan malam saya tanya ada isu katanya kalau Pak Kiai meninggal besok diganti Ahok apa jawaban Kiai ma'ruf ya kalau yang meninggal saya kalau yang meninggal Pak Jokowi kan saya presiden iya modern kayak gini ada kejadian lucu ia. begitu saya mengislamkan Mas Dedi, kan saya langsung terbang Jakarta, karena saya janjikan dia itu bertemu dengan tiga Kiai luar biasa yang pertama Pak Kiai Makruf, Pak Kiai Said, sama Abah Lutfi itu yang dua sudah ketemu begitu kita landing di Jakarta, ketemu Pak Said Agil, kemudian ketemu Kiai Makruf, begitu masuk halaman Kiai Makruf pas pamres telepon saya, Gus sampaikan kepada Dedi Korbuser mau diajak surat maghrib bareng Pak Kiai, saya bilang sama dia bro, diajak surat maghrib Masya Allah, gundule langsung kemeringat Kan saya belum diajari bro Saya baru masuk Islam 4 jam Saya bilang, sudah saya praktek kamu lihat Pokoknya nanti kamu makmum di belakang Pak Kyai. Apapun yang imam melakukan kamu ngikut Saya ajari sholat cuma 3 menit dok Gitu? Ya bisa, bisa Begitu mau sholat saya ingat Gus Dur Tahun 2005 saya soalan Gus Dur dapat cerita ini Gus Dur itu pernah mengislamkan orang Cina Begitu selesai Islam, cinanya tanya, bagaimana saya harus sholat? Kamu makmum saja. Caranya, makmum itu mengikuti imam. Apapun yang dilakukan imam, kamu ngikut. Akhirnya nya sholat di belakang imam. Imamnya berdiri, nya ikut berdiri. Imamnya ruko, nya ruko. Imiu sujud, nya sujud. Begitu sujud, ada masalah. Kakinya imam nggak bisa ditekuk. Akhirnya mancal gak sih, Cino? Nah, Cino ini lah mikir, oh, uang sholat ini pancal-pancalan. Ah kere mancan da sengurine biar Sing di pancal misuh kurang ajiyar Lagi rogahan kedua sing di pancan da karo Cino kata gusdur, Mikir jarene wong Cino kira sunat di rogoh sarungi Ya Cino ni mikir owong oh, sholat pi rogoh rogohan Akere ngerogoh sarungi imami Iya La nah, waktu itu saya batin bilah sampai debi korbusereng rokok Kiai Maruf lah ya mau aku. <gülüyor> Tapi ternyata kesehatan Kyai Maruf luar biasa. salat selesai dalam keadaan tahyat akhir beliau masih bisa wiritan 30 menit dan tidak mengelup. Dari duduk berdiri beliau masih sangat sempurna. Maka kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wataala maka bapak ibu rohim kalau isme-ismi ini yang dipertahankan mohon maaf saya tidak rela. ngeri pak apakah mereka kemudian tidak ingat tahun 1935 kalau nggak salah di Makassar Kiai-Kiai NO itu kan sudah membuat kesepakatan bahwa bentuk negara Indonesia itu adalah state nation kenapa? karena memahami bangsa Indonesia ini majemuk coba kita lihat Apa bedanya Indonesia dengan negara-negara di Eropa? Eropa itu bangsanya cuma satu namanya bangsa Eropa, tapi ditegakkan oleh banyak negara. Ada Inggris, Spanyol, Italia, Belanda, Jerman, Portugal. Satu bangsa disengkuyong oleh banyak negara. Sementara Indonesia itu sebaliknya. Banyak bangsa hanya ditopang satu negara. Ada Jawa, Sunda, Boges, Batak, Bali, dan lain sebagainya. Jangan ngomong luar Jawa wis. sak Pulau Jawa wilu suku nih macem-macem. Banyuwangi paling ujung timur ada suku namanya Osemi. Bordo-bordo Jawa nih. Masuk ke Surabaya bahasanya agak kasar. Gianco Surabaya. Contoh-contoh. Kalau contoh nggak apa-apa kok Gus ngomongin dan dancuk Faseh karena saya tahu tak jadi panjang pendeknya pas bahasa Jawa ala Surabaya begitu kebarat dikit ada Solo Yogyakarta bahasanya halus seperti saya Kayang ini canggamnya halus kasar, kayak apa itu begitu ke barat lagi muncul Banyumasan Purwokerto Cilacap Tegal bahasanya belokutuk, belokutuk, belokutuk almarhum Ki Entus itu setiap sebulan sekali datang ke pondok saya ngaji Kitab Hikam Ibn Ata'ilah Asakandari jadi kalau saya ngomong ngapak itu agak fase pertama kali saya ngaji di rumahnya Entus tahun 2007 ditawari ngerokok kan dia ngerokoknya kayak Abah Lutfi, kenceng nggak berhenti-berhenti ini ada orangnya entus masuk kamar saya didodok gus Riki isuk-isuk ngobori cocok ya Allah jadi bahasa ngapake ngerokok itu ngobori cocok mengkopak ngobori cocok pak <tik> <tik> canggemek Ya, Ab abah lutfi mas entus almarhum itu kan rokoknya luar biasa Saya itu aneh, dari kecil saya jadi orang No. Bapak saya ngerokoknya kenceng, Mas Mas saya ngerokoknya kenceng, saya nggak pernah ngerokok gitu. Padahal saya sangat membela orang yang merokok. Muhammadiyah sama No itu masuknya surga duluan No, pak. Karena imannya orang No lebih kuat daripada Muhammadiyah. Karena orang No berani merokok, orang Muhammadiyah nggak berani merokok. Orang Muhammadiyah itu nggak berani merokok karena imannya tipis, takut dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Maka dia diharamkan Kalau orang NU nggak percaya yang membunuh itu bukan rokok Tapi malaikat Israel <tuh> Karena orang NU masuknya surga dimiluan Karena imannya kuat <tuh> Tapi kamu jangan menyalahkan orang Muhammadiyah Orang Muhammadiyah itu nggak berani merokok Karena memang peringatan bahaya merokok hanya ditujukan untuk orang Muhammadiyah Buktinya apa? Peringatan pemerintah Rokok itu membunuhmu Bukan membunuh NU. No. <gülüyor> membunuh Muhammadiyah. Om en ong rokoken duwe dalil lho. Apa dalile? Ni amatul udud ba'da dahar. <gülüyor> Kalorca cara sandri terus kiai. Ne ahmet udud udut baa ada dahar. Wanı ahmet ul dahar baa ada duhul. rata ngaji radang wi geta. Salam. Saya itu di mana ya? Karena dulu abah saya pesan le, saya langsung ada di kiai. Oh sampe sampai ngerepoti jamaah. Abah ki rokok menyesal. Kamu jangan merokok. Le itu saya terenyang-nyang. Malas sandriku merokok abah. Malah kadang-kadang pujian ning masjid, sing sapa wonge bar mangan orang rokok, padha karo wangi sing ora cewok. Jang kemeh, jang kemeh. Sing salah iki pompa bensin loh. Agar-agar tulisan NO -oh SMOKING. Orang Muhammadiyah itu kan gak konsisten ya. Teman saya wali kota Jogja itu kan Muhammadiyah, tapi ngerokok. Aryadi Syuti. Saya bilang kamu katanya Muhammadiyah, kenapa kamu rokok? Jawabannya apa Pak Saya memang Muhammadiyah Gus, tapi saya ngerokok. Kenapa? Walaupun saya orang Muhammadiyah, soal rokok saya ikut orang No. Tapi Insya Allah orang-orang yang merokok ini akan sangat ditakuti oleh anjing dan maling. Kenapa? Merokok waktu Ewarman begitu. Masuk. dan rokok di Indonesia itu yang menggunakan bahasa Quran itu cuman rokok ini sukun tambahin tambahin Santai saja, nggak usah ditambahin nggak apa-apa. Mula canggamnya udunan. Dan Bapak Ibu Rahimahgumullah, ketika kemudian isu-isu ini semakin berkembang, menjadi tugas Nahdlatul Ulama untuk mengamankan ideologi Pancasila, di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya wong saya usah tembak Jadi bagi ai Ma'ruf itu jadi wakil presiden, Pak. Itu fitnahnya kepada NU NO itu tambah kenceng. saya. Maka saya mau tanya malam hari ini. Apakah ketika ada pihak-pihak yang pengen mengganti Pancasila dengan khilafah, apakah kalian rela? Ya. Apa kalian rela? Diam apa lawan? Ya. Lawan, Bro. Sing kendel. Aku ki mlebu lokalisasi, mlebu dunia malam saya minta sama Allah. Ya Allah, bila kamu matikan saya, tolong saya kasih kesempatan untuk masuk semua dunia pelacuran yang ada di Indonesia. Saya masuk semuanya tanpa budaya. Coba saya si punya akses ke Bandungan, coba ngomong sama saya. Dua-dua <tuk> Dua Ini band Bandungan. Bagi ai cukup cari akses yang masuk saya saja. karena ngaji di sana berat, kyai berat, cukup aku saja saya ditanya sama wartawan di Belanda di Belanda saya diinapkan di daerah red light red light itu nyewon sewu kayak Bandungannya di di Amsterdam ada wartawan dari Reuters tanya sama saya begini jujur Gus anda 15 tahun di lokalisasi sakjanjani pengen noporak tak jawabnya pengen kok aku terus gimana yang ngampat aku. ayo masak ya kok Wah, oh, wis encer, sangit Ure, oh. gir. Seramati su. Maranoki pas angin. Kire, kire. Cie, cie, cie ciye, ciye. Waduh, meneng, Bu. Moke-moke ibu pancak umur nggih. Wong sak donya mati, jenengan urip dhewe. Salallahu alaikum muhammad. Coba kita lihat. Kemajemukannya tidak dilihat. Ini baru satu suku loh ya. Coba anda bayangkan. Khilafah itu kemudian ya kita sebagai umat islam senang menomorsatukan orang islam. Tapi ingat. Bangsa kita itu bangsa yang majemuk. Dan ada enam agama yang diakui oleh undang-undang. Dan ini sesuai dengan bahasa Al-Quran. Al-Quran soal agama itu kan demokratis bro bangsa Yakur yang mau iman monggo, enggak silahkan. Saya enggak pernah ngomong kafir ya. Bahkan mohon maaf kalau saya pengajian di tempat umum saya ngomong PSK lonte dan lain sebagainya. Saya di lokalisasi enggak pernah menyebut mereka lonte. Enggak pernah saya pengajian mbak-mbak para lonte rohema Enggak pernah saya. Enggak. Ini cuma bahasa lisan saya saja. Enggak pernah saya ngomong seperti itu sama mereka. Karena saya sangat menghormati mereka. Coba. İni soal iman. Ketika dedi sama tak ta, tanya sama saya, boleh nggak orang itu memaksa orang lain untuk masuk agamanya orang lain? Gak boleh bro. Laikrahah fitdin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian dia bertanya sama saya, apa pandangan Gus Miftah terhadap agama dan pancasila? Saya jawab, ini pertama kali saya soting dengan beliau, Beyai. saya jawab, bro, ada orang mengatakan dalam konteks pancasila semua agama itu benar. Pendapat ini saya tolak. Kalau Gus Miftah yang benar apa? Semua agama itu benar, koma. Lanjutannya apa? Bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar, titik. Bahaya apa? Orang tiap hari bisa ganti agama. Dalilnya apa? Toh semua agama benar? Dino Senen, Islam. Seloso, Kristen. Rebu, Katolik. Kemis, Hindu. Jumat, Butoh. Sabtu, Dharma Gandul. Minggu, Gandule Darmo. Lagi apa-apa ini? Ya boleh. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Dalam masalah keimanan Al-Qur'an mengatakan famansa falyumin fal Di dalam proses toleransi Allah mengatakan lakum dinukum waliati. Dan ini sudah mantap, sudah berjalan dengan baik di bawah ideologi Pancasila. Coba Anda bayangkan kalau sistem khilafah itu dipaksakan di Indonesia, apa kamu tidak akan berpikir Bali itu akan lepas dari Indonesia kenapa? karena teman-teman kita di Bali mayoritas beragama Hindu apakah kalian tidak berpikir teman-teman kita di Papua akan melepaskan diri dari Indonesia ketika khilafah dipaksakan, kenapa? karena mayoritas mereka beragama Nasrani maka disitulah kemudian saya sampaikan butuh kedewasaan berpikir jangan nafsu sesaat maka saya bilang Indonesia itu rumah besar di dalam rumah besar ini ada 6 kamar ada kamar islam, kamar katolik, kristen, hindu, buddha, konghucu selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing tidak akan terjadi masalah yang menjadi masalah itu apa ketika kita kembali ke kamarnya orang lain apa nuroni, bojone tanggane kan asu. aku nyanggu bahasamu loh ya soalnya kata bercandalan nih <-tun> Gigi Gigi <San> toru-ru pondalannya Ini yang kemudian saya buat konsep pondok pesantren saya di lingkungan orang Nasrani. Tetangga saya itu 65 per 60 persen itu katolik dan kristen. Saya bikin pesantren di sana. Selatan saya itu pengurus gereja. Utara saya kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. <San> nah, kuburan sih. Maksud tak kicinya? Batot Nurmantiyo, Jenderal, waktu itu datang ke pondok saya. Ini orang Nasrani Gus? Ya. Kenapa Jenderal? Kok bisa kompak? Ya. Jadi tempat saya itu Kyai mengamalkan lakum din hukum aliyadin itu luar biasa. Kalau ada orang Nasrani meninggal, mereka sembahyangan, orang Islam datang di belakang. Begitu waktunya makan, makan bareng-bareng. Kok orang Islam ada yang meninggal? Kita tahlilan, orang Nasrani datang duduk di belakang. Ketika berkatnya datang, kita makan bareng-bareng kalau datang natal, orang islam itu masak dibagi orang sekampung, semua agama dikasih, sebaliknya, ketika idul fitri datang, orang nasrani itu masak nasi dibagi sekampung apakah ada masalah? maafi muskilah, Never for kalau bahasa apa? no what what hura popo kalau saya pengajian di malam minggu paling, jamaahnya datang 5.000 sampai 10.000 orang istri saya masak nasi bungkus itu yang bantu teman-teman nasrani Yang parkir muda-mudi kristiani, nggak ada masalah. Coba, maka saya bilang kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, kalah dengan burung. Burung itu punya agama bisa akur, agamanya burung ada dua. Kalau nggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam, empret kaci. Ambrad KJV, mano ambrad sing dasi putih, bahkan burung gereja biasa masuk ke masjid nggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk. Malah pak haji yang jarang ke mesjid, maklum hajingan. Indah gitulah, ini loh Indonesia ini. Dan yang bisa menerima konsep ini siapa nahdlatul ulama? maka kita santai kenapa? karena dalam akidah alusunah kita diajarkan untuk tasamuh berislam secara moderat untuk menghargai perbedaan tidak menghujat toleransi tapi teposino dan saling menghargai itulah ajaran nah dotol ulama oh, no, bro. maka ketika saya ditanya sama wartawan, kok bisa sih Gus dulu pandangan kami orang Eropa Saya kan diwawancara secara eklusif oleh Reuters yang bermarkas di Inggris sana. Saya ini besok khutbah Idul Fitri, Idul ada di Aljazair, Afrika. Karena mereka tertarik dengan apa namanya pluralisme yang saya bangun, toleransi yang saya bangun. Amerika itu ngundang saya sejak tahun 2009, 2018 sampai hari ini nggak ada jadwal. Saya nggak ada waktu untuk ke sana. Saya bingung, dia. Sehari itu jadwal minta ngaji minimal 200 permintaan tiga bulan kemarin sampai empat ribu permintaan pengajian saya bingung ya Allah uribkuti apa-apa cukup kurangnya mongsi ciklom aku ratau ketemu bojo ya iya kamu mendas gua aku ngapas pengajian karolonte ya kalau saya pulang pengajian mbak-mbak PSK baru habis mandi pakai anduk monggogus mampir ya Arep mampirku diperkosa. Ora <gulau> diperkosa kok pengen. Mapan matamu. mang moga-moga sehat terus Jadi ini saya bangun. Maka kita toleransi yang seperti itu tidak harus mencampur adukkan agama. Soal ibadah kita nafsi-nafsi masing-masing. Jangan dicampur-campur. Tapi ingat, soal sosial kita bisa berbagi bersama-sama. Maka saya biasa, dijemput sama pendeta. Ayo Gus piknik, kemana Pak Pendeta, ke Parang Tritis? Begitu naik bis, saya bilang, Bismillah. Diprotes sama pendeta. Salah Gus, kita tidak naik bismillah, tapi biskota kota. Oh, cangembu, ah, oh. <laughs> Di tengah jalan, hujan, berdek. Dardor, dardor. Dar. Pendeta bilang, Haleluya, Haleluya. Saya protes salah, pendeta itu bukan Haleluya, tapi Halilintar. Halilintar. <laughs> begitu sampai parang trides saya pakai sarung saya nggak pakai sempak kan sempak segitiga saya khawatir disebut iluminati gitu saya turun dari bis anginnya kejenggut sarung saya membuka pendetanya bilang wow saya jawab salah pendeta ini bukan wow tapi alif saya lulus turutan meskira paham Lah ngene iki alih cah duduk wau. Ini indah itu Lele. Jangan kayak sekarang. Kalau zaman dulu Gusdur itu gocek salah agama itu biasa gitu loh. Sekarang coba apa-apa dianggap penistaan. Apa-apa disalah-salahkan. Orang Islam tidak boleh menanam pohon cemara. Kenapa? Karena cemara itu lambang Natal. Ya Allah, sejak kapan pohon itu punya agama? Anda tahu kenapa cemara itu dijadikan lambang orang Natalan? Karena di musim gugur dan di musim dingin di Eropa, pohon yang mampu bertahan itu pohon cemara. Maka dijadikan dijadikan lambang Natal. Kenapa orang Islam nggak boleh nongol pohon cemara? Dengan pohon palem kita nggak suka. Kenapa? Katanya paskah? Om dolanmu kurang ada, kancamu kurang oke, okay. turumu kurang bengi, kopimu kurang kentul. Jiancheng kok Ini kalau sekarang gua emang banget orang itu sungguh pendek itu loh guys. salah, kue salah, kue salah, salah. Termasuk saya itu diserang tentang apa? Islam Nusantara. Kan YouTube saya soal Islam Nusantara banyak berkebanyak di mana-mana. Diserang sama mereka. Gak ada Islam Nusantara. Adanya itu wamah arsal naka alamin Yang ada itu islam rohmatallil alamin bukan islam nusantara Kuy jenenge jaka sembung bawa golok Gak nyambung blok Orang hanya melihat wadah gak melihat isi Justru kalau saya mengatakan apa islam nusantara itu pengejawantahan yang paling pas Terhadap tafsir islam rohmatallil alamin di Mesir ada Islam ala Mesir. Di Aljazair ada Islam ala Aljazair. Di Afrika ada Mes ada Islam ala Afrika. Di Arab Saudi ada Islam Arab Saudi. Kenapa begitu masuk Indonesia ada Islam ala Nusantara diprotes mergo gawe wong no. Kalau saya pernah matur sama Abah Lukfi itu, pandangan apa? gimana? Orang itu kan nggak paham nih. Lah gimana, Pak? Islam Nusantara itu kan sebenarnya Islam di Nusantara. Karena lidururotus si'ri supaya mudah diucapkan, maka dinya ini dibuang menjadi Islam Nusantara. Apa itu? Islam dengan karakteristik Nusantara. Makanya Anda sering dengar pidatonya Pak Karno. Jadilah orang Hindu, tapi jangan jadi orang India. Jadilah orang Katolik, tapi jangan jadi orang Italia dan jadilah orang Islam tapi nggak harus jadi orang Saudi arah yeah. iya Islamnya dibawa budayanya nggak harus saya diprotes kenapa Gus minta nggak pakai imamah kok pakai belangkon? salah Blankon ku kiopo aku tuh belangkon Blankon ya duit-duit ku dewe sing tak wadah ya ndas dewe Ini belangkon saya, Kiai. Kalau di Mekah ini terkenal. Kalau saya berangkat haji atau umroh pasti pakai belangkon. Tanya sama orang Arab, mau ablang, mahada? Saya bingung. Iki apa bahasa Rapi? Tak buka kitab munjid Allah, munawir, Allah. saya jawab, hada belangkon. Canggai Gak -gak canggung gue dah. Kolonuğum arab mahu ablangkon, plangkon itu apa? Atuh ina urroksi vadai saya dijaluk diombang ngambung. Ngob. Coba sedikit saya, sebelum saya lanjutkan soal pancasila dan khilafah. Coba anda lihat bahwa Islam Nusantara itu tafsir yang paling jelas untuk orang Indonesia tentang alamin gak bisa membedakan mana budaya mana agama, maka ketika saya ditanya sama wartawan, konsep Gus Muta berdakwah itu apa, saya jawab membudayakan agama bukan mengagamakan budaya maka anda harus paham, mana itu budaya, mana itu agama, contoh nutup aurat itu budaya apa agama agama, cara menutup aurat budaya apa agama, budaya begitu orang Arab hewan Arab Tutup auratmu Bagaimana cara menutup aurat orang Arab Pakai jubah Pertanyaan saya Apakah orang Indonesia harus pakai jubah Seperti orang Arab Jawabannya enggak Boleh pakai tapi enggak harus Apakah yang pakai jubah di Arab Saudi itu Hanya orang Islam enggak. Abu Jahal dan Abu Lahab juga pakai yang membedakan apa antara orang kafir dengan orang islam penampakan waut mukanya yang penuh dengan senyuman sementara orang kafir Quraisy penuh dengan kebencian bedanya dimana? di akhlak akhlaknya orang islam menyenangkan sementara akhlaknya mereka menakutkan maka begitu masuk di indonesia boleh pakai jubah kayak beliau nya boleh pakai sarung kayak anda kayak pak Kyai, boleh pakai celana jin Demit, eblis, setam, enge apa, -apa. <gülüyor> <gülüyor> Boleh pakai baju batik. Boleh pakai kaos. wong ne? <gülüyor> boleh pakai jaket. Boleh pakai jas. Boleh pakai baju koko. Apa rumah Baju koko ki baju islam. Sopo singkondo. Baju koko ki baju ne wong Cino. Milo jenenge koko kalau baju islam barangkali baju Habib itu baju koko boleh pakai jaket boleh pakai kaos boleh pakai celana yang saya pakai ini juga boleh bu namanya ini apa bu rok matamu rok rok Eh matanya katarak <tuk> saya mau tanya yang saya pakai ini namanya apa malah <tuk> kulot Ini namanya to, rung kato sarung dari depan kayak sarung dari belakang kayak kato tak buka jurapopo lah berapa pamer matamu pamer bapak oh, coba Makanya saya itu cinta banget sama Habib Lutfi apa? Karena sangat Indonesia. Kecintaannya terhadap Indonesia itu bahkan ngalah-ngalahi wang Indonesia itu abah Lutfi itu. Begitu pahamnya beliau terhadap konsep Pancasila. Terhadap Islam Nusantara, Makanya beliau nya sangat nasionalis. Lah Semarang kok gawe aneh ngepek degan mung gawe kelopo ngagut jubah. Ya blulu nambah loro. Unjaweane narik becak ning alun-alun kok nganggo jubah. salah. Becake remi ning dile, beda, Bro. Jlungup kowe. Kluwu menawa gaweane Kali Merapi kok nganggo jubah. Your little body. Apa ngisini tegal kelebon meddi. Kata kamera tak kayak. Temaku berharap. Bus kopi encer. Gere gere. Shallu ala Nabi Muhammad Aleyh. <gülüyor> Aleyh. <gülüyor> oh, tak pikir tekan ireng meneh. Oh mateng ngaji suku somangan. Opa ya pantes ngajiku karo ngene? Ya enggak. Wong kok mau koe ibuke seneng kok wedang mlebu surga dhisik dhewe. pengajian. Allah'u wa illa illa'i raja'u Tidak meninggal dunia dengan tenang Ibu-ibu yang habis nyuguh kopi. <gülüyor> oh, ne de de fatayat lho Maksudnya fatayat tua banget ya Fatayat apa musliman? Fatayat kok tua Oh Nge-o ngemut umur Gito'in iku nganum Mbiye bokne dikelo ngandut Mbokne ngidam nguntal kalender <gülüyor> Tiyat koktuo Ya sana Fatah ki modeli ya macan tutul manik, cantik jalannya mentul-mentul Kan iki STN kas dengan tuan yang kewer-kewer Apanya? Fatah juga Bawa oh, tatak buli Macar wae ya Coba, nggak bisa membedakan budaya dengan agama. Makanya pinternya Wali Songo memasukkan nilai-nilai Islam itu dengan budaya. Ini loh perkembangan teknologi dakwah Ah saya pengen ini anak-anak banser, anak-anak ansor mudah-mudahan organisasi apa ora? Teknologi dakwah itu kan berkembang terus kiai. Zaman kancing Nabi bilisan. Zaman Sayyidina Utsman bilkolam. Sudah mulai nulis. Perkembangan zaman Wali Songo masuk ke Indonesia sudah menggunakan apa? Dengan budaya. Memasukkan Islam tidak perlu dengan membacakan ayat kepada orang-orang di tanah Jawa. Tapi cukup menggunakan lagu syair budaya. Maka coba Anda lihat pintarnya Wali Songo. Zaman Bian Wali Songo ki kira mejid masjid mesti ning pinggir alun-alun. contohnya Masjid Demak. Kenapa di pinggir alun-alun? Karena Wali Songo tahu kalau ada alun-alun biasanya banyak orang, dibuatkan masjid. Supaya orang tertarik masuk masjid dikasih gamelan. Maka di Yogyakarta itu ada gamelan yang terkena dua. Ada Kiai Guntur Madu sama Kiai satunya apa itu. Itu masuk. Begitu ditabuh orang di alun-alun tertarik. Kiai Guntur, Madu, eh, Kiai Guntur Madu sama Kiai Nogowi Logo. Gamelan di keraton Yogyakarta. Ditabuh. Begitu ditabuh wong seneng masuk masjid padha karo wong saiki pengajian tong mesti mangkat kakean sambat tapi lak tonggone nanggap jati lan ra diundang mangkat Kamu kok jati lan undang ngundang kok sing teko wong berarti wong ngaran koyo <Sessiz> Bapak Ibu para demit rahimakumullah Begitu ditabuh masuk zaman orang yang enggak ada yang pakai sandal kalau langsung masuk masjid, masjidnya kotor bagaimana cara wali mensiasatinya di depan masjid biasanya di KAI kolam cile tujuannya satu, sebelum masuk masjid, si kile nyemplong kolam begitu mentah si kile resik, begitu masuk masjid mereka duduk mendengarkan gamelan baru dikasih petunjuk-petunjuk agama melalui lagu maka muncullah lagu lir-ilir Turi-turi uteh slukus-mlukus batok cublak-cublak Suwak kuwi kabeh ana maknane. <gülüyor> Mengajarkan soal kematian. Enggak perlu dibacakan ayat. Kul innal mautal ladzi tawiruna minhu Fa bainahu mulaqikum summa turduna ila alimil ghaibi wasyahaada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Aku oh, oh, oh. gak perlu cukup nganggo lagu turi-turi putih. Turi-turi putih ditandur ning kebonku. Turi-turi putih, he wong Ungaran, siro kabeh tak tuturi wong kui mati dibungkus kain kok rupane putih. Kenapa rupane putih hukumnya wajib napa sunnah? Sunnah. Dadi ibu-ibu fatayat muslimat pengen sesok mati kain kafan rupane ijo ora apa Malah beneran yo ora bakal takone karo nakir soalnya apa dikira lemper. <gülüyor> <gülüyor> Man. Ki cha jalanan aku pengen salah mati kain kafan pink ora apa Paling malah kete bengok wow ijo datang blo di sini. Pak. Pak. Buru-buru ke jumblo. Hei, jumblo, yakinlah akan datang satu saat ada orang yang datang kepadamu di saat waktu yang tepat. Bu, datangnya bukan karena nafsu sesaat. Hmm. Kalau kamu yakin ada pelangi setelah hujan, yakinlah akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Hmm. kalau saya sampaikan secumbuh-cumbuhnya kalian pasti akan berakhir amin mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman turi-turi putih sirokabek taktu turi wong kuyen was mati di bungkus kain kapan rupane putih ditandur itu artinya dikubur <tuh> ke benagung kuy artinya kuburan supaya ngerti kuburan biasanya diwane patok yang patok siji kaya jelingnya tenger, kuburan kaya patoknya loro berarti tenger, denger <tuh> apa mati denger denger kira ada dari nih? ada Almayyutufi kabrikol horik al muhawis yang tadiru dakwatan talhaqu min abihi o min ahihi o min sadiqin lahu wa idallah hikot hu kanat ahabba ilahi minat dunya wa mafiha wa anna hadayal ahya' lil amwat adu awal istighfar Ayo, sopo singkondon dunga kewong mati rano dasare, renyo tak teta -ta wacang kemu, rano dasare kok ngawur wae Seronojune napa nggih. Kula iki nembe ngerti. Wong MTA niku mengharamkan tahlilan, membidahkan tahlilan sing didadekake dasar niku surat at ayat 89 kalau enggak salah. Wala ala ahadimin abadan wala ala qobrin. Ini kan enggak nyambung. Itu kan Ayat asbabun nuzulnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau mensolatkan Abdullah bin Ubay musuhnya kanjing Nabi, maka ini orang kafir Muhammad wala ala mata abadan. Enggak boleh disholatke. Lah, kok iso-isone didadekke dasar nolak tahlilan. Jan aneh. Maka bahasanya apa? Tahlil oleh tahlilan, raleh, solawat olah oleh selawatan so, oleh kok ya goblok so, karo selawatan so, selawat so, kuwi durung diwaca lak wis diwaca jenenge selawatan so, di di berjanji kuwi durung diwaca maka begitu yun yun yun yun yun biarfin sadiyin min solatı wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alayh wa alayh bu işin nge berjanjenan bu işin nge bu işin mencein rapasih belası ngatrillahumma kabarahul karim ngatiril tadi ngatril Wetu nemo macane kaya Allah mustadirro lahu wa aula. Ya Allah sing fatayat Ungaran. Allah Sakak olasın, ama oranada ngajari babakan toharoh cukup ngagulagus luku huslu huslu bersih batinmu batok menyang solo si ramo menyang mangkat solo solat leolay mauta. Wali ngajari pejabat DPR, Presiden, Bupati, Wali kotara, korupsi. Çokop nango lagu judule gundol gundol pachol. awakmu pengajian ngundang DPR Karo Bupati. Acara selanjutnya sambutan Bupati. Langsung kewembongok, gundol gundol pachol chol. Gemblangan malah goblok wong saiki gundul pacul ora diulangke ning TK malah mlebute ka diajari crita judule Kancil nyolong timun. Milo begitu dadi pejabat gawiane maling koyo kancil. Sing salah sapa guru TK. Dang ntiy lolong musa kula nganu lagune wong tekani ora ono kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu aku tak takon walang karo kupu-kupu ngendi yen awan mangan sego benyu ngombe susu walang kok cangkeme cmlutak niki salah Sing awan mangan soko beningombe susu iki anake lagu Burung kakak tua Hingga di jendela nene sudah tua giginya tinggal dua ulang e mbahne ta mbahne metu sekolah nene sudah tua giginya di jendela Alah ayo kita selingi selawatan ya. Shalawat Nabi Muhammad. Uye. Jaluk lagu nopo? Lagu lawas nopo lagu anyar? Anyar turung dadi. Lagu nopo? Lagu nopo? Mundur alon-alon. Wis sawah ya anu no, timcil no. ke balon. Kelingan ah. mandan. Heeh. Ah. Kelok modele Pak Kiai-kiai sepuh jambu alas e cukup tambualas ning tengah sawah sing mateng loro ayo ngaji sareng Gus Miftah sing nyisi jomblo nang lagu wajoh pacaran dikin cinta tak terpisahkan Dek ku iki ojo kodolanan Merkotek ku segede kendongan Sing tajalo ojo mempacaran, Tapi ayo rabi sing tenanan Di hmm, BBN uok pacarannya kok untal codot ya Lagi-lagi macem-macem giyai Lagi rondo ya bide meneh Kelayung layongi rondo ana tangis kelayung-layung tangise rondo hatine bingung nangis sabenbengi turu dewi, ra ono sing ngancani di dumba iya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 Mas, Allah luar biasa. Ini yang biasa lihat seperti ini hanya Pak Kayi Tanfit. Soalnya biasa di Bandungan. <tuk> Coba lampunya dimatikan. Kalau nggak bisa, tukang lampunya tak pateni kawan. Astagfirullahaladzim. Ya, nggak diangkat seperti ke sana itu arah mana sana itu? Alor, ngalor bisa. Baru itu ya. Sallu ala Muhammed Iman Allah Allah salim wa Iman <Sessizlik> wal wal ali wal asha bi mim qodwah da saban malam jun alikumur qur'an Merah di giripi Banjur Bali Bali Nang kuburan Mangku tangan bisa Sali Sali Saya minta drone nya dihidupkan Yang bawa kameralan tolong dihidupkan Sali Wa salim iman ala madawal wal iman wal wal Oi, orang wirang ku iman al-alih wal hasham iman al-alih wal hasham iman al-alih wal hasham salallahu lagi lagunya wali songo selugu selugu badok diangkat lagi Dan nguri-nguri budayane lunas. Yeah. Bungo, meteng. Amin. <gülüyor> seluku, seluku, bato, bato, siro, solo law mam nyal ora boca ye nure ay ni bata ke <speaking in Hebrew> naam dengan diwalki lagi salawat Muhammad tepuk tangan untuk Semarang alhamdulillah lanjut Sampai jam 07.00 ya. Ya. Baik, sampai kayak apel Oi hape. Nabi Muhammad. Maka untuk menjawab zaman kanjeng Nabi Pilisan. <tabik> Pilisan Bocah-bocah itu biasanya Kegagalan dakwah itu Biasanya dimana Tidak melihat siapa sasaran dakwahnya Bila aku nanti nulis Kudune dunia uang-uang ini bisa beda ini ketemu karo sapa Aku lah ketemu karo jamaah umum bu 지구 ESK perempuan suka kelom. Lateng Jakarta amine bts, wani kita tahan suntikan. Wani yo amine pernah melihat Rasulullah kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang apa? karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya maka yang benar itu cinta dari hati naik ke mata kalau hatinya sudah cinta, seburuk apapun yang dicintainya akan terlihat indah di matanya masa Allah aku biasa ngerayu londek pada Kan <gülüyor> yani, itu pemahaman ikram bismirobik itu seperti itu <gülüyor> lah orang-orang NO itu kan unggul <gülüyor> di dalam wilayah spiritualitas <gülüyor> Maka kalau saya ngaji sama teman-teman Muhammadiyah Apa beda Ni wong NO karo Muhammadiyah Lah wong NO kui biasane gede hati Wong Muhammadiyah biasane gede Akale kondase kwiya loh <gülüyor> Cangkupnya mantep Nggak ila jenengan persani lak wong NU niku diajak nglakoni amaliah ngaji nggih tompok kanthi lilah lelayu ati lak dadak takon dadak takon sami ini ini sahabat baru kita yang baru masuk Islam ini Muhammad Mas duduk sini, duduk sini, duduk sini. Ini baru kemarin malam Minggu Paing di Pondok, jadi 5 orang tanpa janjian, satu dari Jerman, satu dari Kediri, satu dari Semarang, dua dari Jogja. Tahu-tahu datang ke panggung, Gus, saya minta diislamkan. Sama ketika saya baru pulang dari Taiwan ngaji di Cikarang, sama teman-teman di CNU Cikarang. Ada orang Katolik, tak pikir orangnya mau marah datang ke panggung. Wajah menakutkan. Ngapau mas? Aku jaluk Islam. Oh, oh, oh, aku. Datang buah-buah. Kan aku kaget. Tapi, coba saya minta mic satu sebelum saya lanjutkan saya mau ngobrol sama Mas Andri ini betapa kemudian dakwah ala ahlus sunnah wal jamaah itu bisa diterima oleh semua golongan hmm. Rondoni rasa melu-melu Rondoni coba dicek ya Mas Andri nama komplitnya siapa Andre Budistiawan Budistiawan dulu dulu baptisnya dulu Stefanus Stefanus Andreus oh, lagi Saverius kan oh. <laughs> dulu Mas Andre agamanya apa Katolik Katolik Katolik pertama kali kenal dengan Islam sejarah sampai ngebit Gus gimana awal pertama itu dulu ceritanya agak panjang Gua cuma oh. saya... ah. awal ceritanya eh, saya kepengen saya kepengen kan ngobrol sama Tuhan Tuhan tunjukkan agama saya yang paling pantas buat saya pada oh. saat gelap akan meninggal, tunjukkan agama apa yang paling pantas buat saya. Jangan uh -uh. jam 1, jam 2 itu saya keluar rumah. Uh -uh. Keluar rumah, belum kasih jawaban juga. Uh -uh. Saya keluar juga, terus saya minta sama Tuhan terus. Akhirnya saya di teras, duduk, ketiduran. Bukan teras kafe itu? Enggak. Teras, teras, kalau itu teras kafe itu kan jelajan pengajian saya. Itu pengajian yang paling menyenangkan sedunia, Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. wow kayaknya muslimat baik-baik nah, akhirnya saya di teras, saya duduk uh -huh. mungkin kecapean, doa udah terlanjur malam uh -huh. saya dikasih mimbi sama Tuhan mau boleh. nimpi saya itu saya di tengah-tengah padang Arafah cuma uh -huh. hanya ada unta sama buah kurma uh -huh. mungkin itu yang bunun ngasih olduğunu buldum. saya kalau saya harus masuk Islam terus akhirnya Benim YouTube Benim için. Benim saya Benim için. Benim için. Benim için. Benim için. Benim için. Benim için. Benim için. Benim için. Benim yang Benim için. Benim için. Benim için. Benim için. Benim için. Benim için. Benim Purwokerto. Di Purwokerto. Iya, hmm. itu yang pertama kali saya bilang. La uang menang sombong Jenengi jumowo. La kalah ngaku kalah jenenge legowo. Tapi la kalah ngaku menang jenengmu. Allah. Aku nyebutake Haji di itu itu. Salah satunya itu terus. satunya hmm. <gülüyor> Mungkin <gülüyor> mungkin dari YouTube itu tadi Mungkin dari Youtube itu tadi, menginspirasi saya, mungkin inilah Gus yang cocok buat saya membimbing untuk masuk Islam. Alhamdulillah, masyarakat. makanya ketika Mas Gedi itu mau masuk Islam, se seminggu sebelum masuk Islam, telepon saya akhirnya, Bro, saya mantap masuk Islam, saya tolak kok, jangan, loh, kenapa Gus? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat, cukup aku saja, karena saya nggak mau orang masuk Islam main-main. Makanya begitu Mas Andri mau sadat, Kamu nggak ada paksaan? nggak ada Masuk Islam? Sukarela? Iya Jangan main-main dengan agama Islam Saya tidak pernah memaksa siapapun Saya hormat kepada agama apapun Jadi kemudian tanya, kalau saya harus masuk Islam Gimana gue caranya? Gampang Bro, besok wajah Islammu itu Seperti apa? Tergantung pintu Masuknya kalau pintu masuknya marah maka islamu akan penuh dengan kemarahan kalau pintu masuknya keras islamu akan penuh dengan kekerasan kalau pintu masuknya lebay islamu lebay ada Gus, ada jamaah lebay oh jamaah alhamdulillah kalau islamu ramah pintu masuknya ramah maka Islammu akan penuh dengan keramaan Islam yang menyenangkan bukan Islam yang menakutkan kemudian Dedy jawab bahwa this is you kalau memang saya harus masuk Islam dengan pintu yang menyenangkan itu adalah kamu kata dia oke kalau gitu kita masuk Islam kapan waktu itu kita cari jadwal semua TV telepon live course di TV live di TV Ternyata terbentur dengan regulasi KPI. Orang pindah agama tidak boleh dijadikan konten televisi. Begini minggir oleh nutupi Akhirnya begitu dia bersada di tempat saya, asyhaduallahilahillallah wa asyhaduannama Rasulullah Dia peluk saya, nangis. Itulah jalan hidayah. Iyo, yo rondo, rondo itu. Wad, baik, makasih maka mohon maaf, berangkat dari kasus-kasus ini Kiai saya mohon maaf, teman-teman muda mudi, teman-teman IPPNU atau siapapun malam hari ini yang punya media sosial kalau dulu zaman Kanji Nabi dakwah bilisan, zaman Usman Bilkolam, zaman Wali Songo dengan budaya hari ini kita harus dakwah medsos. contohnya Mas Andre ini masuk Islam, wasilahnya adalah Syekh Youtube kalau saya ngaji di korea selatan tuh mereka bilang wali youtubenya datang <SILENCIO> karena mbak-mbak tkw itu kalau mereka bekerja di malam hari hiburannya nonton youtubenya Gus mifta maka apa? kalian punya medsos mohon maaf dakwahnya orang NO Medsos itu kalah dengan minhum channel NO itu youtubenya penontonnya paling tinggi ada Gus mifta, ada Gus muafik, ada Gus wak dan seterusnya tapi mohon maaf nomor 2 sampai nomor 10 itu mereka kita kalah makanya kalau kemudian pengen dakwah kita berkembang ayo medsosnya ditingkatkan satu menit bisa merubah dunia ketika saya sholawatan di depan mbak-mbak yang berbaju seksi di Bali itu merubah orang-orang Eropa saya diundang ke Belanda wajah Islam berubah ketika saya melihat Gusmirtah sholawatan di kafe. dulu menurut saya Islam itu keras, Islam itu penuh dengan kekerasan, tapi ternyata bisa diterima di dunia malam Allah Masa gak kita maksimalkan hmm. kowe akun akun instagrame kiyai kiyai di follow Senok follow malah Nikita Mirzan nih <gülüyor> Semo dilok apa nih <gülüyor> Malah kerotone <nah. gülüyor> Dikunakan yang maksimal Saya pulang dari Taiwan begitu saya nggak bisa tidur di pesawat, saya jadi ingat surat Yasin ayat 60, kalau nggak salah. Kenapa di situ Allah mengatakan al yawman nakhtimu ala afwahihim watuka limuna arjuluhum Waktu itu saya mikir kenapa mulutnya dikunci yang diminta ngomong itu tangannya. Ingat hari ini banyak orang berdosa gara-gara tangannya, gara-gara jempolnya, gara-gara jari jarinya untuk apa? posting yang tidak penting, menghujat, mencela, mencaci, menghina dengan menggunakan jempolnya. Harusnya medsos itu menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ridhonya, bukan malah mendapatkan murkanya. Caranya bagaimana? Postingin sing ape ap, -ap. Lebok muslim jam 10 bengi bojone rung muleh malah posting status aku kedinginan nih. Maksute apa? Diwaja ketuatan ve di komentari tak kancanı, pa. Akhirnya aku malu komentar wkwkwk WK Coba yang bagus, jangan lebay dengan medsos bulan poso degan di foto posting Facebook. Niyuan sewu Gas 3 kilogram diposting neng Facebook Siang-siang begini lihat tabung gas 3 kilogram Serasa lihat kelapa muda Apa matamu di katara Kadang-kadang kormo Di foto neng piring neng duur piring Diposting neng Facebook Wow kormo padahal apa Coro Ini kan unfaedah Tidak ada faydanya Ayo Kita semuanya bisa dakwah dakwah itu bukan profesi tapi semua profesi harus berdakwah. Ora kudu kaya Gus Miftah blusukan lokalisasi. nggak harus cukup dengan HP-mu dari rumah, cukup dengan Facebook-mu, cukup dengan Instagram-mu. Ayo, teman-teman Ansor, kita sadar bermedia. Karena kita ketinggalan, Pak. Kayak kemarin Begitu saya diserang soal khilafah, akhirnya saya ngomong sama teman-teman NU. NO. Baru ada respon. Terlambat. Sementara kita sudah diserang habis-habisan sama mereka. Naudzubillah min dalik. Maka kalau kalian pengen menyelamatkan agamamu, pengen menyelamatkan akidamu alusuna wa wal-jama'an nadiyah, jadikan media sosial sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup ngetik sing api-api. Coba dilihat, dalam surat yasin ayat 20 atau 21 itu ada ayat indah dia. Wajah amin aksol madi natirojuli yasa kolayakomit Telah datang dari sudut kota seorang laki-laki Yang banyak tafsir menyebutkan rojul ini namanya siapa? Habib surah an-najar Dia hanya tukang tebang kayu Tapi meninggalnya ditangisi oleh malaikat Kenapa? Karena Habib Surah An-Najjar ini sering ngajak orang untuk ngaji. Kau ya kau minta biul mursalin. Ayo menungaji para utusan. Kau so seperti Habib Surah ini, meninggal ditangisi oleh malaikat. Padahal dia bukan wali, dia bukan nabi, dia bukan kiai. Meninggalnya menggegerkan penduduk langit. Kenapa? Karena sering ajak-ajak mangkat ngaji, mempanitia pengajian. Awa Bu Nyambesos, yo sesuk pengajian karo Gus Miftah. Ngene malam ngono rutin Kita Hikam. Ayo malam makat ngaji. Kelasmu Habib Suro an Sing mok delok Malang, sepep -sepep. No, malang gong -gong rondo. La, kula di biasa. Kula niku DM sini Gus, tolong kayak aku dong menjadikan aku yang kedua. Hm, sorry, aku wanna... Moh. Ya rondo-rondo apa? Oh, oh. Maka malam hari ini saya mengajak semuanya dakwah bil medsos. Tugas teman-teman ansor di Semarang. Ayolih, kalau bila perlu membuat pelatihan, bagaimana kita bermedsos yang cerdik, insyaallah akidah al-sunah wal-jamaah akan tetap tegak di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah game Aksi bela tauhid, tahlilan. Aksi bela nabi, maulutan. Aksi bela negara, istighosahan. Aksi bela ulama, manakipan. Aksi bela Quran, sema'an. Aksi bela ilmu, sorokan. Aksi bela santri putri ya lamaran, rame. Soale opo? Itu bilmed sos. Saya nolak mereka yang mengatakan tahlilan benah. Saya sindir tahlil boleh, tahlilan gak boleh. Kan kurang ajar. Lama-lama kan ngeri Sarung? Oleh Sarungan? Oleh Sempak? Oleh Sempakan? Oleh Kotang? Oleh Kotangan? Oleh Ya gondal gandum Apa menengkau yang muslimat? Halah STNK setengah tuan yang kewer-kewer Maka malam hari ini Sudah jam setengah dua itu kesel bro Kita berdoa sama Allah saya ajak sholawat hasbi Robjalallah ini sekaligus ijazah untuk kita semuanya dibaca minimal habbi salat tiga kali ditutup dengan fatihah ia karena aku tua ia karena sta diulangi ulangi 11 kali Insya Allah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala jangan pulang sebelum kita membaca shalawat ini hasbi Rob Allah tidak ada penolong bagiku kecuali Allah Mafi fi kalbi ghairullah Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah Nur Muhammad sallallahu. Cahaya Muhammad yang Allah bersulawat kepadanya La ilaha illallah Tidak ada Tuhan kecuali Allah Awakmu doya de kolektor Waca ke ikirin. Bayar <gülüyor> Hasbi rabbi Jalan Allah Bayar Mâ fi kalbi Alhamdulillah Mocone pengpiro Nanti nganti kolektori minggat Ya <gülüyor> <gülüyor> so, ibu Sebelum nanti saya minta Pak Kiai berdoa Yuk kita membaca Salawat Hasbi Robi bersama-sama <Sessiz> Salwa ala Nabi Muhammad <gülüyor> Semuanya berdiri monggo. Pak Kiai Diaturin dulu eh, mungkin, mungkin Mungkin bar Khazbi Robi Maksudu Selamet bin Keris ve cemaatin selüala Nabi Muhammed. Ya, yang kusuk kita bersolawat untuk Indonesia. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga bangsa Indonesia. Amin Allahumma amin. Hasbi rombi.